Akhir-akhir ini khitan dengan Hipnotis sedang populer di masyarakat Bagaimana pandangan syarat Menang hipnotis Kalau hipnotis itu Maknanya adalah sihir Maka tetap haram Kenapa harus memakai hipnotis fikum. Sakitnya enggak seberapa Hipnotisnya Nyerampet-nyerampet sesuatu yang haram Saya katakan kalau karena sebagian orang berkata bukan ustaz. Bukan jin, bukan apa, hanya konsentrasinya dipindahkan kepada arah lain. Itu juga sejenis hipnotis. Misalnya anak itu disuruh uh, nonton film kartun, kemudian saya enggak tahu dan saya enggak yakin karena biasanya yang demikian ditutup orang tuanya enggak boleh masuk. Apa yang dilakukan? Wallahu alam. Enggak ada suara tangisan, enggak ada suara jeritan, keluar sudah bawa foto dengan bawa potongannya. Apa namanya itu, kulupnya. Nipi udah selesai. Loh. Enggak sakit, enggak. Itu punya sesuatu yang dirahasiakan. Wallahu taala alam kalau itu bukan sihir, ya alhamdulillah. Tetapi kalau itu sihir tidak boleh.